頑張りで僕はせんよんのまね。 Maria. Iya kakak. Aku mau muji kamu tapi kayaknya n gak g boleh aku yang muji nih. Masih tanya kali, Judika, Judika gimana tadi? Menurut kamu gimana? Oh ini dulu deh. Oh iya, gini, gini. Bentar, bentar bun. Ini y a punya lagu s o a l y a Bentar, sekilas doang ya. Ini kan hari ini kan aku yang styling. Boleh komen dulu n g gak kira-kira. Cocok gak sama Maria gayanya? Aku o r a p o p <laughs> o Thank you Bunda. Stylingnya ya? Aku o r a p o p o <laughs> Stylingnya ya t e t a p ditekanin. Jadi kayaknya men mendingan Judika dulu nih yang kasih komen. Oke,、okay. oke.、Okay. Aku udah beberapa kali mendengar Judika menyanyikan lagu ini. Dan ini adalah salah satu lagu yang kayaknya aku dengerin paling susah banget ya Jud ya. k a l a u buat Judika j u d a susah dinyanyiin aku gak ngerti deh. Apalagi k a l a u aku pasti gak bisa nyanyi lagu ini. Aku ngerasa apa ya, k a l a u buat aku. Aku ternyata s e n a n g dengar kamu nyanyi lagu Indonesia. Terima kasih.、Tata. Karena k k k a a disini ada beberapa orang yang memang、uh, kontestan yang memang jago sekali soulnya kerasa banget. Kalau nyanyi lagu bahasa Inggris begitu lagu bahasa Indonesia agak turun. Tapi buat kamu, aku lebih s e n a n g kamu nyanyi lagu bahasa Indonesia. Karena l a f a l kamu sama karakter suara kamu kayaknya pas sekali nyanyi lagu bahasa Indonesia dan tetep bisa power. Jadi, itu kelebihan kamu. Kalau aku sih tadi aku menikmati, memang、uh, ada beberapa yang aku ngerasa kayak apa ya tadi aku bilangnya ya,、uh, r a m e k gitu rasanya di aku. Aku gak tau mungkin Judika yang lebih k a s i h m a s u k asik, a s i asik, asik, asik, asik, asik, i asik, asik, a s u k a s i a s i a i k asik, a s e k a r i k asik, asik, a k a m u k asik, a s i asik, asik, a s k asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, a s k asik, asik, s i k asik, asik, asik, asik, asik, asik, a asik, asik, asik, asik, asik, a s asik, asik, asik, a r i k a s asik, a s k asik, asik, a s i a s asik, a s a s asik, i k a a s k asik, a s i a Secara teknik, cuman mesti dibedain ada, ada penyanyi ya. Mau nunjukin teknik atau mau nunjukin rasa. Nah itu kamu belum belum di situ. Ada penyanyi yang bagus banget rasa dan teknik keluar dua-duanya. Kamu menurut saya teknik bagus walaupun sedikit ada pici di song kedua. Tapi secara rasa ya kamu hanya pengen nunjukin bahwa kamu jago nyanyi aja gitu.、Uh, Oke,、okay. Ka kalau aku Bun sebenarnya aku ngerasa Aku kerasa sih s e b e n a r n y a perasaannya, karena memang lagunya powerful banget gitu. Kalau aku sih ngerasain rasanya kamu, aku justru seneng... ...dengan warna vokal kamu tadi di lagu ini ternyata keluar sekali gitu. Dia bagus sih, k a n aku bilang、ya. dari semua tadi penyanyi ya... s o r r ya y boleh compare dengan tadi semua berapa? Satu, dua, tiga, empat penyanyi. Empat, empat. Maria terbagus malam ini.、Yes. Terima kasih, m a s i a Saya gak g tau h sebentar lagi ada Johan, saya n gak g tau h ya, cuman hari ini... Terbagus, tapi itu t a h rasanya lebih diperbaiki lagi. Kalau aku mau s e b e n a r n y a ya, kalau misalnya aku boleh. Tadi kan itu lagu-lagu yang complicated banget, berat banget gitu ya. Susah nyanyinya. Aku justru pengen denger kamu kalau lebih simple tuh n y a n y i gimana ya gitu. Lagu yang lebih simple tapi kamu pakai cara kamu itu bagaimana itu. Karena aku ngerasa kamu udah udah pada sebuah level yang kita tahu kamu bisa nyanyi. Pengen ada challenge-nya sih, seperti itu sih,、temponya、yang lebih simple, lebih belet ya, habis ingat, lebih mungkin juga temponya tadi lagunya terlalu cepat. Menurut saya,、Cepetan. menurut saya lagunya terlalu lebih cepat dibanding aslinya. Ya,、uh, Maria, ya, sebelumnya、bang. aku mau ucapin terima kasih, kamu berani bawain lagu ini. Tepuk tangan dulu dong buat Maria. Terima kasih, Bang.、Ya. Tadi ini, ini jujur, lagu ini, lagu i n lagunya aku ciptain di Swedia. Di Swedia sama tiga... s a m b a n g s a m b a n g Bukan, yang ciptain lagu ini bukan cuman aku, ada, ada empat orang.、Oh. Ada empat orang, ada Trinity namanya dari... Tapi tulisannya、Sweden. sih Judika nih. Ya penyanyinya g u a p e n y i p t a n y a juga gue, kita berempat. Ber memang banyak skill yang masuk disitu, ini salah satu lagu yang jarang banget g u a bawain. Karena memang secara teknik ini rendahnya... luar biasa, tingginya juga, terus pernafasan semuanya akan ketahuan kalau nyanyinya biasa aja, pasti n gak g bisa bawain lagu ini. Makanya aku bilang, Maria tadi termasuk yang berhasil bawain lagu Apakah Ini Cinta. Terima kasih Bang. Dan gue s e b e n a r n y a mau nantang semua, semua kontestan untuk berani challenge bawain lagu yang... ...agak berat secara teknik tapi bawain versinya kalian. Kayak tadi Bunga bilang, lagu ini s e b e n a r n y a kalau kamu bawain lebih lambat dikit atau piano... as omdat ディスアムランジョーバー・モンゴヤ・カンコウ、カンコウ、ディスイリー。 キリン、タンバリリにカシー、イヤスラのマニ Janil, Mas d a n i e l boleh tambahin、tuh. dikit ya. Itu yang dinamakan penyanyi yang cerdas. Diarahkan sedikit, dia langsung nangkep maksudnya. Terima kasih.、Oh. Itu, itu, itu yang enak banget. Saya dia berdiri di sampingnya d a p a t banget rasanya. Ya ya, uh, uh, berasa、ya. banget. Itu...、Uh, Jurika tadi pengen nyambung apa by the way? Tadi lu pengen komen apa? kalau saya? Misalnya... Dia pas, Dia pas bawain lagu itu mulai masuk, pas kata... Kusimpan... Itu enak banget. Iya beneran, pas dia... Kusimpan cinta ini, karena ini、yeah. kan lagu gue tau ceritanya.、Yeah. Ini kan ceritanya tentang kayak, Lu sayang sama orang tapi lu, lu disakitin terus. Terus lu berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia jodoh gue, Deketin, tapi kalau bukan dia, Jauhin gitu loh. Nah, kusimpan itu, Dapat banget tadi feelnya. Jadi menurut gue sih, Next lu bisa membayangkan penampilan kayak apa gitu.、Yeah. Oke,、okay, terima kasih judika. Tapi Maria... <laughs> m u l t i 私たちは、これを見てください。これを見てく a さい。これを見てください。これを見てくだ l い。これを見 n く a さい。これ s t てください。これを a てください。私たちは、私たちのスタイルを見てください。私たちは、私たちのス a イル ini juga. Gimana sih BCL? Jadi、uh, kalau misalnya boleh tahu tuh、uh, lo beneran udah memenuhi janji lo ya? Iya dong. Dari minggu lalu ya, luar biasa. Dan、uh, kalau misalnya boleh tahu apa nih perubahan-perubahan penampilan apa nih yang diberikan kepada Maria? Oke,、okay, um, yang pertama sih aku kan memang ngobrol dulu sama Maria gitu. Maria tuh orangnya sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Dia orangnya seneng, dia kelihatan, seneng keliatan powerful gitu karena memang karakternya kuat gitu. Dalam arti dia orangnya yang strong. Jadi dia bukan yang sweet, bukan yang halus tapi powerful. Jadi aku juga menciptakan, berusaha menciptakan gaya yang memang Maria. Tapi gimana caranya biar karakternya lebih keluar gitu. Jangan s a m p a i karena buat aku menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang entertainer, penampilan itu adalah salah satu faktor pendukung yang emang sangat penting juga. Karena k a l a u kita membawakan sebuah lagu dengan, dengan karakter, karakter kita, k a l a u bajunya salah itu distraction.、Yeah. Gito. Sama kayak juri empat-empatnya sama. Ya, ada distraction banget. <laughs> ada <Jadi sebelum, laughs> distraction baju kuning. t u distraction banget yang kuning. Gue emang sengaja p a k a i baju gini karena lagu garu, baru yang gue emang rada warna-warni. <laughs> Tunggu disana ya. <laughs>、yeah. Oke、okay, dan aku ngerasa Maria itu dari, dari suaranya juga powerful.、Uh, orangnya juga ternyata punya kemauan yang keras. Dan aku berusaha menciptakan ya... mengeluarkan auranya Maria untuk malam hari ini. Jadi mungkin penonton... yang ada di sini dan ada di rumah, bisa kira-kira menilai kira-kira apakah ini memang pas? Berhasil banget. Maria. Menurut gue berhasil banget, oke.、Okay. Tapi gue berharap kalau misalnya ini akan jadi style guide lu untuk kedepan-depannya ya. <laughs> Nicki Minaj, <laughs> <yeah, laughs>、uh, uh, Beyonce, <laughs> ya gak sih? Oke.、Okay. Nah, Maria,、uh, dan kamu beruntung banget ya, itu beneran ya dibantuin sama b c l Beneran. Memenuhi、oh, janji minggu lalu, luar biasa sekali. Dan sekarang nih giliran Anda, pemirsa di rumah, yang harus membantu Maria juga. Dengan cara nge-pop, supaya dia bisa melangkah terus di panggung spektakuler. Gimana caranya, Maria? Ya, khususnya untuk m e d a n Jakarta Bandung dan seluruh Indonesia. Jangan lupa dukung Maria ya, dengan cara ketik Maria, M-A-R-I-A, kirim ke 95151. Yes, dukung Maria dengan cara seperti ini. Yes, e p e r t i di bawah ini. d a、yeah. boleh nambahin sedikit? Oh. Aku boleh cuma mau bilang doang sama Maria, mudah-mudahan hari ini kan aku yang...、Uh, ...apa ya? Styling-in. Styling-in. Mudah-mudahan ini bisa jadi guide-nya kamu、nah. untuk ke depan gambaran kira-kira... ...kamu mau bikin gaya kamu tuh seperti a p a Dan harus bisa merawat semuanya gitu, jadi terus dijaga terus... ...untuk menunjang suaranya yang udah keren banget. Thank you. Thank どうもありがとうございました。Okay,